Mitra bisnis, Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta menilai kebijakan plat ganjil genap jika jadi diterapkan, nanti akan sangat mengganggu dan menghambat operasional pelaku usaha kecil menengah yang hanya memiliki satu atau dua kendaraan. Kadin meminta dispensasi pelaku UKM dikecualikan dari kebijakan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah, H.M. Saifuddin. Pak Saifuddin, apa komentar anda? Ya, yang pertama, itu upaya harus dihargai. Sekarang ada upaya kan gitu ya, untuk mengelangi kematianan. Kalau memang ada usulan terbaik, itu mestinya bisa dipakai. Tapi sekarang kalau ada upaya yang dilakukan, ya kemudian kita selang, ya kita kritik tanpa kita memberikan solusi, itu juga tidak bagus saya pikir, ya. Karena semua upaya itu kan juga mengandung resiko, mestinya ya. Termasuk yang disinyalir oleh Kadin tadi bahwa mestinya itu kebijakan itu tidak bisa disetapkan secara mentah untuk UKM, mestinya ada perbedaan semacam itu, ya. Yang pertama itu, bahwa upaya siapapun untuk mengatasi kemajutan, itu harus diapresiasi. Jadi sebaiknya pelaku UKM itu diberikan dispensasi atau tidak, Pak? Eh uh, Sebenarnya tidak usah lah. Ya. Kebiasaan di negara kita itu atas nama UKM, tapi yang menimpati kebijakan itu bukan UKM-nya. Lebih baik biar jalan-jalan. Lah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah itu sebenarnya. Kan itu secara teknis, nanti kan nomor itu kan juga diganti. Tidak ada biaya kan begitu ya. Adakah dampak yang timbul bagi UKM sendiri dengan adanya kebijakan ini? Untuk awalnya mungkin ada dampak itu ya, karena melubah kebiasaan, itu kan tidak gampang. Kalau busan besar barangkali... Melubah seperti itu tidak sesulit kalau KM itu ya Misalnya masalah tenaga kerjanya, masalah ini ya Itu pasti nanti, maski. tapi saya pikir untuk kepentingan lebih luas Yang pada akhirnya itu justru untuk mengangkat bisnis ini lebih lancar ya Secara keseluruhan itu barangkali risiko yang memang harus ditanggung lah Dan tidak terlalu signifikan lah Pasti ada kos dikit, tapi itu awal ya Karena ini kan hanya masalah kebiasaan nanti itu Kebiasaan yang berubah Ya, no. kalau kebijakan berubah itu pasti ada kos awalnya ya. No. Itu kan nanti segala teknis memang akan terganggu. Itu kan masalah penjadwalan itu, jadwal datangnya bahan baku dan penjadwalan distribusi barang yang mau kita pasalkan. Itu kan tinggal masalah manajemen saja Sehingga UKM ini memang mau tidak mau satu kelemahannya adalah masalah manajemen. Ini sudah memang harus betina masalah manajemen ini. Ya, sekarang inilah. Biar jalan dulu ya. Biar jalan dulu. Upaya awal ini pasti akan menemukan banyak kendala begitu ya. Jadi saya lebih berpikir sebagai UKM itu berpikir secara nasional ya. Karena ini Jakarta ini pusat kegiatan nasional ya di ibu kota negara kita ya. Kemacetan itu sangat mengganggu, sangat mengganggu. Bahkan itu sebenarnya juga menyebabkan UKM juga sulit berjalan meskipun secara tidak langsung. Makanya sekarang kalau ada upaya, ada upaya untuk mengulangi kemungkinan itu, artinya juga melanjutkan bisnis, termasuk bisnis di sektor UKM gitu. Kita lihat dululah program ini dilaksanakan bagaimana, jangan belum-belum sudah ditalami gitu ya. Nanti program apa yang mau dijalankan, kalau memang ada solusi yang lain, misalnya bahwa ini lebih bagus daripada ganjil genap, ya silakan gitu. Tapi kalau tidak ada, coba lain, coba dulu. Bapak optimis kebijakan pelat ganjil-genap ini bisa mencapai goal yang diharapkan? Kalau mendapat lebih saya juga masih melakukan itu. Tapi terus angkula, dari juga M ini memang tidak pernah berpikir sampai ke sana ya. Tidak tahu solusi terbaik. Kalau tidak itu apa yang harus dilakukan itu kita juga bingung gitu. Loh. Tapi kita laku juga pelat ganjil-genap ini karena sementara ini pengetahuan kita tentang toleransi kita ya. Dari, dari dunia KM ini Di mana negara yang sudah berhasil Mengatur kemacetan itu dengan Konsep gengir genap itu Yang berhasil dan di mana itu kita juga belum Menyakutkan dan jangan lupa Bahwa kemacetan ibu kota Kita itu memang sudah sangat akut Sekali gitu loh. jadi saya keseran juga Agak pesimis tapi ini mendapat pribadi ya. Saking akutnya malah saya berpikir Kadang-kadang saya sangat Tuju ada sepakatan Kalau memang ibu kota itu dipindah gitu ada himbauan pak untuk UKM menghadapi kebijakan baru ini? UKM jangan gelap marah, jangan membayangkan apa yang belum terjadi. UKM itu bermati kok. UKM itu bermati biasanya. Jadi apa yang terjadi ini dihadapi dengan ini. Kalau jadi itu dihadapi dengan itu ya. Seperti air mengalir, kalau tiba batu maka dia akan mengalir di sebelahnya batu dari jalan lain gitu Itu UKM biasanya seperti itu, pintar sekali biasanya dia berkelit Jadi keadaan susah pun, itu biasanya selalu menemukan jalan keluar Nah itu kelebihan dari UKM yang harus dimaksimalkan Jangan patah semangat, apalagi hanya mendalarkan omini pendapat pengamat kami itu bekerja langsung di lapangan. Jadi dia terjun langsung di lapangan, dia tahu betul seorang pengamat itu biasanya mengamati dari berbagai pendapat. Demikian ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah HM Saifudin, saya Wendy Lim.